たうちゃんた n ちゃう、すてきてくちわ、たんやたんちゃうたばい。さばさばさばさ a ばばで n やんかうばりか、もんぶわは ダミアタカンボノサキリニアクサボノサパティカカシムヤラ Chandra, akhirnya kamu menampilkan sesuatu yang chandra banget ya. Ini Chandra, jujur ya. Kamu audisi dulu mempesona Maya sampai Maya merembes merembes ya. Sampai Maya kok bukan merembes samae?、Oh、m BCL. BCL. <laughs> Seneng banget. Tapi kemudian kamu sempat kehilangan orientasi dan itu kita sampaikan kamu, kamu harus ada semangat dan malam ini kamu tunjukkan semangat kamu, kamu tunjukkan spirit kamu. Kalau aku boleh bilang, terlepas dari kesalahan sedikit-sedikit, malam ini adalah penampilan kamu yang terbaik dibandingkan minggu-minggu yang、oh, lalu. Kasih, dan saya seneng sekali merasakan perjuangan kamu artinya bisa tampil lebih baik. I'm happy. I want, I don't. Oh, mau, mau, mau, m a o mau, mau, mau, mau, mau, mau, a u mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, a u mau, mau, mau, a k m a n mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, m u mau, mau, m i u a u m u mau, mau, mau, a u mau, mau, mau, mau, mau, mau, a u mau, mau, mau, mau, a u mau, mau, mau, mau, a u s a u mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, m a a u a u mau, a a n a n g a u a u mau, mau, mau, mau, mau, a a k u lagu l a k i m u lagu lagu lagu lagu a g u lagu lagu lagu lagu lagu e a g u a g a n g u l a u l a g a g u lagu l a g a g u l a n u lagu lagu l a g a g u lagu a g a n u lagu lagu lagu l a g a g lagu a g u lagu a g u lagu lagu l a g a g u lagu lagu lagu lagu lagu a g a g a g u lagu l a n u a g u l u lagu a g a g a g a g u lagu l a g lagu lagu a g a g u lagu lagu lagu l a g lagu lagu a g a g e lagu l a u l a u l u l a u lagu l g u lagu lagu lagu l a u l a u lagu l a u lagu l g u l u lagu lagu lagu a g u lagu l a g a g u l a n u l g u l a g lagu lagu lagu lagu lagu a g u lagu a g u lagu l a g lagu lagu a g u lagu lagu a g a g lagu lagu lagu lagu lagu l a g a g a lagu l a g a g a g l a g g u u l g u l l a g g u a g u l a g Chandra udah kembali, jangan pergi lagi ya. Ini udah bagus banget, walaupun dari penampilan satu s a m p a i akhir gue paling suka dibait awal s a m p a i tengah. Ya, nada-nada tinggi ada beberapa yang, yang mulai hilang lagi tapi overall keren banget. Malam hari ini Chandra luar biasa. Terima kasih. Hah? Gue? Kok lu nanti gue? Lu mau ngobong? Dikit lah ya.、Oh, ah i Ya udah lah k a l a u gitu. Indonesia, please float, f l t Chandra, supaya Chandra terus ada di sini. Gue seneng banget sama dia, halo bisa.、Oh, gue seneng ada rock, gue seneng ada rock. Gak, ini tapi ini、ada. yang bahaya, nih jujurnya. Ini, ini yang bahaya, nih. Ketika semua juri itu seneng banget sama penampilannya,、ya. pada memberikan pujian, ya. Ya. pada ya. bilang keren banget. Ya. Ini yang bahaya.、Apa? Kebanyakan pemirsa, gak SMS mikirnya, "Oh ya udah, gampang lah nanti, ma, paling yang lain juga SMS." Ma, ma. Kayak gitu,、ma. ya udah, ya udah. Kalau gitu, kamu jelek. Kamu jelek... Kamu jelek... Kamu jelek... Kamu jelek... Kamu jelek... <laughs> Kamu, jelek. Kamu, jelek. Kamu, jelek. Kamu jelek... Daniel jelek... Daniel jelek... Daniel jelek... Lu, ngomong, jilak. Gitu. Jilak. Daniel jilak. Lu ngomong gitu ada lagu gue sebenernya yang cocok untuk fansnya... F...、Uh, Apa tuju? a n Sama cara...、F. Lirik n y a gini... Jikalau kau sayang benar-benar sayang tak hanya kata atau rasa Kau harus tunjukkan. Nah, SMS Jadi、makanya. lu jangan, lu bilang sayang lu cinta tapi lu gak SMS.、Uh, yeah, terus yeah, rapnya yeah, yeah. gini. Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba. Dan semua yang tersisa hanyalah air mata. Hanya air mata cinta. Gitu.、Wow. Jadi kalau suka sama Chandra lu SMS sekarang jangan nanti kalau gak SMS kalah terus. Nangis. Iya, iya, iya. Soalnya gini, tadi kan dia bilang I'm sorry goodbye.、Yeah. Itu lirik bahaya karena bahaya. I'm sorry goodbye malam ini bisa tereliminasi loh kamu loh.、Jangan、karena dong, aduh, aduh. apa yang kita ucapkan itu doa. Makanya minta sama fans kamu vote sebanyak-banyaknya. Pas lagi juri, lagi suka-sukanya lagi sama penampilan kamu ya. Makanya tapi again... Saya Niel gue potong, potong lagi n i n i l gue、yeah. potong lagi. Gue curiga, Judika tuh kayaknya minta apa kedua aja pasti nyanyi dia kayaknya. Kayaknya <laughs> lu gitu deh. Gue kalo a gak nyanyi dia gak kasih.、Oh, Oke、okay. <laughs> okay, tapi gini ya,、uh, memang saya ingatkan sekali lagi kepada pemirsa. Biarpun pujian dari para juri t e t a p saja keputusan bukan ada di tangan juri. Malam hari ini... Keputusan ada di tangan anda dan ini bukan hanya untuk Chandra aja tapi untuk semua kontestan yang tampil malam hari ini. Nah ngomong-ngomong Chandra tapi emang bener sih tadi i t u karisma lu keluar banget bro disini bro. Itu keren banget ya. Dan keper-kleper tadi, seri juga Oke tapi lu sendiri s e b e n a r n y a emang punya kecintaan yang Lebih gitu ya terhadap lagu rock gitu kayaknya ya. Iya si jiwanya emang udah suka lagu rock cuman gak d o m i n a n rock-rock yang banget gitu. Tapi genre, genre lu sebenarnya emang dari dulu sukanya rock atau gak? s u a rock. Cuma cuman rock ada juga sih suka genre lain gitu. a t a tuh? Dangdut. Waduh. Lu suka lagi dangdut? dangdut? y a suka. Suka d a n g d u t a b i a s a n a dangdutan dimana? Oh bukan ya? Iya <laughs> suka. suka dangdut. Se -se -se -suka. Sesuka apa sama dangdut? Maksudnya... Karena、uh, dulu waktu kecil... Waktu kecil, sekitar kelas empat SD, mungkin ya, kelas empat SD itu suka nyanyi bareng sama Mama, jadi suka rebutan mic gitu. Kan, aku, aku, aku, aku aja yang nyanyi gantian gitu. Jadi m a s u y a sukanya... Mama ya, emang suka ngedangdut juga? Ya, iya, Mama suka lagu dangdut. Mama、oh. ny nyanyi dangdut t u h Oke, jadi kalau saya boleh tau mungkin lu bisa n gak g kayak ngasih、nyanyi. sampling dikit、uh -oh. gitu nyanyi dangdut? gitu Nyanyi ya, dangdut ya, ya. misalnya <laughs> lagu yang mungkin yang bikin rebutan Mike sama Mamanya. Nah,、Aduh. itu lagu dangdut apa sih? Apaan ya? Penasaran kali ya l a g u y a Penasaran? オーガニーカセレニモンセレ a ギアディスニージュガイケテカロロンオポニャニカゴガンラガラ i コヤパ s サラニ a ビダーナティガン o バ e レ u ャ a ヤ。 メマンジアイアパリマンまスリアンタラカディシャンマン ngomong-ngomong nih Judika dari tadi tuh kayaknya gatel, gatel banget. Gue perhatiin m e n dari s i n i man. Kalau gue nyanyi dangdut terbiasa, kau cari do. n g Kau cari. Kau cari. Apa?、Yeah. Kau cari. Coba, coba nyanyiin、uh, apa genre lagu yang emang di luar dari apa, comfort zone kita. Bener.、Nah, oh, bener, bener, bener Maya. l e l a k i buaya d a r a h パケラサ。 Nyanyi di luar zona nyaman. Yang... Oh di luar ruangan maksudnya. <laughs> Hari ini kenapa、maksudnya、ya? m Lagi... a k s a l i r a n a l i r a n musik yang,、oh, yang bukan、lain. Om、Apa、Ari、ya? banget. Apa ya? Saya i t u banyak dijuluki oleh teman-teman saya penyanyi salah genre. Kenapa tuh? Karena senengannya tuh rock banget, metal banget tapi lagunya tidak begitu. Karena terlahir dengan suara yang seperti ini gitu. Tapi s e b e n a r n y a seneng rock banget. Rock rock seperti apa? Ah, Mulai dari metal mungkin seperti Trivium, Marilyn Manson Industrial, Nine Inch Nail. Oh Marilyn Manson mungkin, oke. s a p a Metallica、okay. gitu, iya. j a d i saya n gak g bisa sama sekali nyanyi itu.、Gitu. Gak bisa sama sekali? Sama、ya. sekali. Bisa di-sampling dikit gak? Nine、oh, Inch Nail deh. Mirip-mirip lah, mirip-mirip lah. Hot Chili Peppers、iya. itu sangat seneng sekali. Oke,、okay, Under the Bridge. y a Gimana the Bridge depannya? Suka Is、like, the that our partner Sometimes I feel like My only friend Is the city I live in City of Angels Lonely as I am Together we cry ラーメンをり。<nosso> <Yeah. S 1> Iya,、yeah. boleh dong kita berikan tepuk tangan、oh. dulu ya. Coba mungkin berikutnya, k a n g Arman. Itu,、eh, apa tadi itu b e l u m t e r mirip banget sama Anthony Anthony Kidding. <laughs> Anthony Kidding kalau lu. Iya terserah apa-apa Niel. Malam ini giliranku dibully. <laughs> kayaknya Arman, selalu dibully dia. Iya, Arman Maulana.、Uh, kalau m a l k a n lu kan kalau... kayaknya emang apa energy pop gitu. Ada gak sebenarnya、uh, lagu yang di luar c a m f e r zone? Genre c a m f e r zone loh. a p a ya? Dangdut, g a w a n gak g bisa gue dangdut bener. Susah dangdut tuh. Hah? <laughs> Memboi bulan. Kaku <laughs> Sunda lagi. <laughs> Apa ya Niel? e Gak tau s e a r a gue.、Uh, Oke.、Okay. Uh, Janji-janji bisa di dalam janji. Kenapa-kenapa? Apa? Aku janji suruh dangdutin bisa dia. Hah? Gak bisa gue, lu yang bisa. Janjiku sakanku lepas. Itu saya pak. Oh y a itu ya. <laughs> Oh y a itu, itu janji, cuma di dangdut itu kayak di k o p l o i n g a k b i s a gue, t e t iya, i a iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, n a s p a n a s y a iya, iya, n y a iya, iya, i a iya, i a iya, i iya, i a iya, iya, iya, i a iya, iya, iya, iya, iya, i a iya, iya, iya, iya, iya, i a i k a iya, iya, i a i k a i a iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, i a i y y a iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, i a iya, iya, iya, i y iya, a iya, iya, iya, iya, iya, a iya, i ngerap katanya lo、uh, ini ya itu tapi kalau misalnya di lain genre apa lagi yang l u lo benar-benar kayak di luar kampreson lo? Lu. Ya banyak sebenarnya tadi yang nge ya ngerap terus yang mental gue nggak terlalu tak bisa kalau kalau dangdut apa yang rock rock bisa kalau ngerap nggak bisa gue lo jagonya lah gue nggak bisa lagu si lagunya dia jadi janji janji ya didah deten ah、ya. dia jadi、ah, janji janji bener Gue, ref-nya, ref-nya,、yeah. iya, ah, dia versi、so、yang, yang ya. aslinya. Gue begitu masuk, gue langsung "tak, d u d u h tuh, t u d u h tuh, tuh, a h Gitu ya, coba. Oke,、okay, oke,、okay, oke,、okay. <coughs> s o n g dulu, s o n g dulu. s o n g dulu k a n r e o n a i k d o n g nadanya. g a k s oke, a k e oke, k e oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, o k a o u e oke, oke, n y a oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, o e o e o e o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 Kayak lagu ini, lagunya jadi ini ya? Gue, gue kok curiga di acara TV sebelah ya? Lo si Neil, ah, udah bilang jangan juga. Barusan lo plagiat komentar netizen tuh. <tik> apa barusan apa p l a g i a n komentar netizen? e apa komentarnya seperti apa? aduh banyak banget. <laughs> <Kaya begitu. laughs> so anyway aduh boleh, Maya, Maya, Maya, Maya, <laughs> Maya, <laughs> boleh kita berikan tangan dulu u n t Chandra dan juga all judges yes ya untuk semua pemirsa kalau anda tidak ingin menyesal sekali lagi saya ingatkan vote sekarang juga pastikan Chandra lolos di babak ini dan juga ke babak berikutnya caranya gimana Chandra? Oke buat warga Samarinda, Sangata, Benua Baru, Muar Bengkal khususnya Jangan lupa buat dukung Chandra di Indonesia n i d o L, dengan cara mengetik Chandra c h a NDRA kirim ke 95151 Gak n banyak <tik> <tik> <tik> Oke, sekali lagi dukung Chandra sebanyak-banyaknya dengan cara ketik nama finalis seperti yang ada di bawah ini Chandra tadi penampilan no epic parah Thank you